Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membahas tentang kisah para wali wali somo karena saya menyampaikannya dengan rileks dan tenang jadi biasanya kalau saya gak bisa tenang kecuali sambil ngerokok jadi santai aja ya sambil ngopi Ngopi dulu saudara-saudara semua Selamat malam Ngopi itu adalah Ngobrol perihal Islam Yang kita pahami Dalam sejarah Di tanah Jawa ini khususnya itu Sebetulnya tidak akan ada Islam Di tanah Jawa Kalau tidak ada para wali yang dahulu kala. Nah, berbeda lagi dengan Aceh. Kalau Aceh kan Islamnya dari Gujarat. Dari Gujarat ke Aceh. Makanya beda. Kalau Aceh lebih ke Arab. Makanya disebut Serambi Mekah. Serambi itu kan mirip ya dengan Mekah. Jadi ya ajarannya yang dari Arab. Tapi kalau yang datang ke Tanah Jawa ini melalui para wali. Ini para wali ini bukan orang Arab yang saya lihat ini ternyata para wali itu orang Chinese orang Chinese man. bukan orang Arab Sunan Bonang Sunan Giri namanya juga nama Chinese bukan nama Arab bukan Sunda juga bukan Jawa yang asli orang Indonesia itu cuma satu ya orang Jawa itu yaitu Sunan Kalijaga Bahkan Sunan Gunung Jati saja, Sultan Maulana Malik Ibrahim, istrinya aja orang Cina. Dianya juga ada keturunan Cina, juga ada keturunan Portugis. Sedangkan yang asli itu hanya Sunan Kalijaga. Yang lainnya Cina. Jadi, kenapa kalian tiba-tiba mengaku diri Islam tapi kok benci sama Cina? yang aneh ini ini atas sejarah gak sih masalahnya Islam ada di Indonesia itu karena Cina, kalau gak ada Cina gak ada Islam di Indonesia gak ada Islam di Jawa ini. karena wali ini datang dari Cina, Kapten Cheng Ho datang dari Cina nah ini gimana gimana asal-masalnya ini yang akan saya ceritain jadi dulu begini Rasul dulu zaman ketika Rasul hidup Itu kemasyuran Cina Sudah sampai ke Arab Bahkan sudah ada pengiriman sutra Bahkan dulu itu disebutnya jalur sutra Jadi Cina itu jalur sutra Sudah ada sutra, sudah ada kertas Sementara di Arab zaman itu belum ada kertas tahun sekitar 650 Masih ketika hidup Rasul di Cina sudah ada pabrik kertas sudah ada RTLW presiden bahkan susulan kenegaranya pun sudah lengkap, sudah bagus bahkan dikatakan peradaban dunia pertama itu Cina ini sudah terorganisir dengan baik sehingga Rasul mengamanatkan kutubul ilmah bisin carilah ilmu dengan Cina dengan Cina ya dengan Cina harus ke Cina nggak berarti harus ke Cina juga kalau di sini ada orang Cina ya belajar sama Cina aja di sini dengan Cina nah tapi karena waktu itu jauh negaranya akhirnya diutuslah sahabat-sahabatnya Di antara sahabatnya itu ada yang ke Spanyol yaitu lewat Keharudin Barbarossa yang ke Spanyol itu ya kan yang menyampaikan kepada orang-orang Spanyol akhirnya penyemburi Kolumbus dan nah, yang kecilnya juga ada tuh. Nah, di Cina menyebarlah di Guangzhou dan Tianji. Bahkan di Tianji ada masjid tertua. Itu dibangun tahun 700. Berarti kan setelah masuk itu doa ada bangunan-bangunan di sana. Bangunan tertua di Tianji. Bahkan saya pernah nonton film Pedang dan Kitab Suci. Itu ternyata kitab suci yang diperebutin itu adalah kitab suci Al-Qur'an. Dan pedangnya itu pedang bekas alfi, pedang gurun pasir, pedang sakti yang dipelutin di film Cina itu film kungfu. Dan di aji ini mereka menyebar ke Guangzhou, bahkan jadi kampung Arab, bahkan sampai tercipta dan terlahirlah seni bela diri tai chi. Itu tai chi itu yang menyatai orang Islam. Nah, ketika tercipta tai chi menyebar sampai akhirnya Rajahan terketuk untuk masuk Islam. Nah, Rajahin ini adalah bijaksana. Bertahun-tahun Islam diaplikasikan dalam kehidupan bahkan dijadikan hukum. Pernah nonton mungkin Justice Bao? Justice Bao itu yang dijidatnya ada gambar bintang. Itu sebetulnya dia sedang mengaplikasikan hukum-hukum Islam di Cina. Berapa ratus tahun Cina itu Menjadi negara Islam Berapa dekade Namun tiba-tiba Datanglah Ming Dan pengacau lain yang Mengkudeta Yang mengkudeta uh, Islam Waktu itu mengkudeta kerajaan Islam nah, Akhirnya jatuhlah Islam Kerajaan Islam itu Di Cina, dibantai semuanya Bahkan di Konon Ming ini diracun melalui teh, melalui teh yang dimasukin oleh jamur hitam Persia. Karena ternyata teh yang mengandung titanin, tetratin, jatetatin, sebetulnya jatetatin yang terkandung di dalam teh itu bisa menghentikan racun ular. Kalau, jadi kalau misalnya anda terkena racun ular, kepatu ular, itu minum teh pertama, keduanya si pak uh, bekas serbuk gutehnya ditengkelin di bekas racun ular bekas segitian ular itu akan memperlambak uh, peredaran racun ke dalam aliran darah jatetan ini namun ternyata jatetan ini yang terkandung dalam teh, apabila dengan, dicampur dengan jamur hitam persia itu akan jadi racun yang tidak terdetek. nah, rajahan terus diapari dikasih minum itu sampai ayam malam Lengkuh dia kerajaannya dan kembali menjadi komunis, kembali menjadi uh, kembali kepada ajaran dulu Jadi artinya Cina itu muda Islam, bahkan pernah beratus-ratus tahun menjadi kerajaan Islam. Jadi kalau seandainya ada orang Islam mas, orang Cina jadi Islam, itu bukan masuk Islam bukan, mereka kembali ke Islam karena dulu pernah Cina itu dalam satu dekade Islam dalam satu berapa abad nah lalu mereka yang tersisa di Bantei dan dikudeta pada saat itu kaburlah ke Indonesia sisa-sisanya termasuk Kapten Cengko yang di Semarang Laksamanda Cengko dan dibawalah sebagian ke Cina ke Indonesia termasuk di film itu sebetulnya kalah itu yang di film itu sendiri mau negara masa bisa menang nah sesungguhnya dia men kalah terus kaburlah ke Indonesia akhirnya berlabuh di pulau Jawa ini menyebar dan akhirnya punya sanak benar dan keturunan nah wali-wali ini sebetulnya beda abad antar satu wali dengan wali ya beda masa beda tahun gitu enggak satu enggak satu sembilan wali itu tiba-tiba lahir dalam satu masa enggak mereka berbeda-beda masanya. Nah, sembilan wali ini hampir semuanya adalah Cina. Sehingga dikenal kita dengan baju koko. Itu baju Cina. Terus pecinya, peci yang pakai haji itu putih kan itu peci Cina. Terus juga kita mengenal Betung. Lah eh, memang budaya mana Betung? Budaya Cina. Terus kita mengenal tahu. Safot tahu itu kan dari Cina kita mengenal bakso dan nah, dari mana bakso dari China kita mengenal yang asli Indonesia itu cuma tempe kalau tahu kan dari China bakso juga dari China makanan hampir 90% makanan yang beredar saat ini di Indonesia asalnya dari China kalau tidak ada China maka tidak akan ada Islam di tanah Jawa ini lalu kenapa kita harus membenci China Bahkan sekarang pun mungkin Anda tidak bisa melihat saya, tidak bisa nonton video saya kalau nggak ada Android yang buatan Cina. Dan hampir semua Android walaupun itu Apple, tetap aja diproduksinya dimana? di mana? Di Cina. Lalu nah, kenapa hati kita masih tetap membenci? Cina juga manusia, hmm? kenapa kita harus membenci? Itu karena apa? Dulu Rasul tidak pernah mengajarkan kebencian. Bahkan sama orang ke Yahudi yang selalu mencelahnya saja. Selalu diberi makan. Lah kenapa sekarang kita benci sama Cina? Itu yang pengingat. Islam ada di tanah Jawa ini karena Cina. Wali-wali kebanyakan Cina. Kita mengenal kecapi karena Cina. Kita mengenal bedug itu karena Cina. Hanya satu kalau saya juga. Yang asli orang Jawa itu Sunan Kalijaga. Karena dia keturunan dari leluhurnya siapa? Oh iya, Nyai Kalimaya. saya juga berdarah dengan Kalimaya siapa tadi? Tapi Nyai Kalimaya itu orang hebat. Sampai punya keturunan akhirnya Sunan Kalijaga dan keturunan lagi. Ini orang-orang hebat di zaman dulu, jangan dianggap sembarangan. Jangan hampir ya? Tapi Hampir semua Yang mengajarkan Islam Dan memperkenalkan Islam di Indonesia ini Adalah Cina Nggak ada Islam di Tanah Jawa Kalau nggak ada Cina Bahkan teknologi sekarang pun yang dipakai Kita adalah dari Cina Produksi, pakaian, sendal Apapun bahkan tipi LED yang kalian lihat, kalian lihat itu juga buatan Cina nah, kenapa kita harus penuh kebusukan hati ini pikiran ini membenci ini karena apa? karena ada perang etnis antara Arab dan Cina padahal Arab asing Cina juga asing kalau dikatakan asing ya, kenapa kita harus membenci dan sekarang tidak ada yang disebut asli pribumi asli dari mana? Kita sudah tercampur dengan genetik bagaimana. Makanya kenapa Indonesia-Indonesia itu Indo-Melanesia? Kita itu sudah campuran Arabnya, ada Portugisnya, ada Belandanya juga ada, Cinanya ada. Saya aja, saya sendiri ada keturunan Arab. Cuma Arabnya Arab dimaklum, ya? Saya turunan ganteng. Pas turunan, tapi pas tanya kan yang direk tagi, pas turunan ganteng pas tanjakan, ya jelek namanya juga tanjakan, capek, jelek pas turunan aja nantang ya sih, gak oh, usahlah dibahas kita tentang turunan sen, turunan raja turunan siliwangi, bangga bangga kan siliwangi itu belum jamu sih, ya masih singa masih harimau masa bangga Hah tuh, udah ngomongin dateng ya, jadi artinya orang-orang dulu itu berevolusi Sepertinya Ika Lima ya punya keturunan sampai akhirnya dikristalisasi di Sunan Kalijaga. Begitupun para apa dewa-dewa zaman dulu seperti Prabu Siliwangi turun-turun-turun sampai akhirnya mengkristal karena cucunya itu pajajaran itu artinya kan berjejer keturunan-keturunannya seperti belangnya singa eh, harimau itu karena mereka turun-turun turun saling memberi uangnya, siliwangi, siliasa, siliasu. Nah, ini kenapa kita saling harusnya saling kasih, saling sayang. Ini kok kenapa kita saling benci? Beda etnis Cina. Lah, itu Indonesia nggak akan ada Islam kalau nggak ada Cina. Indonesia nggak akan ada teknologi kalau nggak ada Cina. Amrut yang ada pakai aja siapa tahu memang benar buatan Cina. Kenapa kita harus benci? Ini karena isu, karena fitnah. Kalau kita melihat sejarah kembali kepada Nabi Muhammad, bahkan orang Yahudi yang tiap hari mencela dia, Nabi Muhammad selalu memberi amukan. Nabi Muhammad selalu memberikan makanan sampai suatu saat ketika Nabi Muhammad meninggal. Lalu Usman bertanya, "Ya Khadijah, eh, Pak Fatimah, Adakah sunnah rasul yang belum saya lakukan? Kata Patimah, kalau kamu ingin melakukan sunnah rasul, lakukan. Ada satu katanya yang kebiasaan rasul, setiap pagi dan sore selalu memberi makan. Siapa? Itu katanya musyapir yang buta dan lumpuh di ujung pasar. Akhirnya besoknya ketika Nabi sudah meninggal, dia menggantikan tugas rasul, bawa makanan. Ketika dia bawa makanan nyuapin orang tua orang tua yang buta dan lumpuh di ujung pasar pengemis, mulai cerita orang tua itu bercerita lagi tentang keburukan keburukan Nabi Muhammad. Wah Nabi Muhammad beginilah, hipersekulah ini begini, itu begitu menjelajahkan. Otomatis Usman spontan marah, dijejoli makanannya. Otomatis si yang buta bisa merasakan loh. Oh kamu kasar, beda dengan yang tiap hari ngasih makan ke saya itu yang tiap hari ngasih makan ke kamu itu adalah orang yang telah kamu hina bertahun-tahun telah kamu jelekkan telah kamu cacimaki tapi dia dengan sabar memberimu makan tiap hari. Begitu mendengar itu di mana sekarang orang tersebut sudah wapat kemarin langsung menangis Yahudi yang buta itu kenapa? Dia ngebayangin, dia tiap hari ngomongin, ngejelekin, ngehina, tapi masih tetap saja diberi makan. Tapi tetap saja dia dengan penuh kasih sayang, mendengarkan, tanpa sedikit pun tersinggung. apa? Usman saja yang baru sekali memberi makan, begitu nama Rasul dijelekan, langsung nama. Ini tiap ini tiap hari, sehari dua kali diberi makan, tapi tidak ada rasa makan. Tidak ada walaupun dijelekin, rasa gedengki ini yang membuat orang Yahudi itu sampai akhirnya nangis, terseduh-seduh dan minta diantarkan ke makamnya untuk memantapkan nah, apapun. Sejak itu dia menjadi orang Islam. Artinya orang menjadi Islam bukan dengan cacian, bukan dengan fitnah, apalagi dengan hasut, tapi dengan akhlak yang baik. Cina. Indonesia jadi ada Islam di Jawa ini karena Cina ada baju koko ada topi apa? topi hajar yang putih itu semua budaya dari Cina hmm? ada bedug, ada tahu ada makanan bahkan 80-90% makannya Indonesia yang sekarang ada di tradisi tradisi kita ini banyak dari Cina lalu kenapa kita harus membenci Cina padahal wali ini adalah orang-orang Cina Eh, juga hanya wali 9 kali jaga hmm. yang masih orang Jawa yang lainnya Cina nah, kenapa ini karena kita telah dirasuki fitnah dajjal karena hati sudah busuk karena pikiran kita sudah busuk pikiran kita sudah berusaha kan, sama orang Maka istighbar Istighbar Nabi saja meskipun dihina, dicaci Dipitna, dibenci Dia tetap berbuat baik Kenapa kita tidak mencontoh kepada Rasul Malah kita yang mencaci Kita yang malah membenci Kita yang malah menebar fitnah. pitna Bukannya kebalikan Berarti kita jadi Yahudinya, bukan jadi Nabi Bukan jadi Muhammadnya, Bukan jadi Islam, ya bukan jadi pengikut Nabi Tapi kita justru jadi Yahudinya kita yang jadi kafirnya justru Kalau kita yang membenci Kalau kita yang maki. Hmm, ini saya hanya merasakan Kembalilah Untuk selalu Islam kepada Allah Berserah dirilah hanya kepada Allah Jangan berserah diri kepada Ahli kita Jangan berserah diri kepada Agama Tapi berserah dirilah Hanya kepada Allah Islamlah hanya kepada Allah. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.